Assalamualaikum warahmatullahi Senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi Mulai dari Aceh Nasional dan Internasional Inilah berita pagi di edisi hari ini Jumat 13 Januari 2023 bersama saya Ardian Syah Kita awali berita pagi ini dari Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna Sudah dilun sebanyak 20 makam di Kampung Durian, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Tamiang dipindahkan akibat abrasi sungai. Pemerintah Aceh diharapkan membenahi daerah aliran sungai agar ancaman abrasi tidak meluas. Irwan mengatakan proses pemindahan 20 makam tersebut dilakukan masyarakat bergotong royong selama dua hari. Pemindahan ini dampak dari longsornya pinggir tebing sungai akibat meningkatnya debit air dalam tiga hari terakhir. Pemindahan hari pertama hanya bisa dilakukan 10 makam, sisanya dipindahkan pada Kamis kemarin. Irwan yang juga anggota DPRK Tamiang tersebut mengatakan warga khawatir jika 20 makam tersebut tidak dipindahkan akan hanyut ke sungai. Saat ini seluruh makam telah dipindahkan ke TPU yang baru yang berjarak 20 meter. Makam baru tersebut merupakan tanah wakaf yang posisinya tidak terlalu menjorok ke sungai. Selama proses pemindahan makam, warga didampingi pihak Dinas PUPR Tamiang dan BPBD Tamiang. Ia berharap ada tindak lanjut penanganan dari pemerintah karena tanah yang tergerus abrasi cukup besar Irwan menyadari tanggung jawab penanganan daerah aliran sungai merupakan wewenang pemerintah Aceh Oleh sebab itu ia berharap pihak provinsi bersedia turun ke lokasi agar langsung bisa merencanakan perbaikan tebing sungai Darulun Kemenak RI telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait kuota haji tahun 2023 di mana dalam kesepakatan kuota haji untuk jamaah Indonesia yang disetujui 221.000 orang. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenak Aceh Dr. Landes H. Arijal mengatakan kuota haji untuk Indonesia kembali normal seperti sebelum pandemi. Dengan kuota tersebut calon jamaah haji asal Aceh yang nantinya diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2023 sebanyak 4.393 orang. Jika tahun lalu jamaah yang bisa berangkat dibatasi hanya usia untuk 65 tahun saja Namun untuk pelaksanaan haji kali ini tidak lagi menerapkan aturan yang sama Sehingga bagi jamaah yang sudah terdaftar tahun 2022 akan diprioritaskan pada tahun 2023 ini Ari Jal juga menyebut terkait untuk biaya haji tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan Sebab untuk biaya haji tahun lalu per orangnya mencapai Rp 92 juta rupiah. Menurutnya jamaah haji hanya menyetor 32 juta, selebihnya disubsidi pemerintah. Sudah delun, dari Banda Aceh, kita beralih ke Singkil bersama laporan Didi Roswadi. Buaya kembali meneror nelayan asal kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil. Buaya kerap berada di wilayah nelayan menangkap ikan di laut, sehingga nelayan khawatir ketika mencari ikan di laut. Bukan hanya sekedar mendatangi zona tangkap nelayan, buaya juga menerekam nelayan yang menangkap ikan dengan cara menyelam. Kejadian terbaru pada 7 Januari 2023 di mana nelayan bernama Etiza Pugea, nelayan asal desa Ujung Sialit, Pulau Banyak, sempat digigit buaya ketika sedang menyelam di sekitar Pulau Bangkaru. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Setelah dilakukan pengobatan di Pustu Ujung Sialit, kondisi korban telah membaik. Camat Pulau Banyak Barat mewardi mengakui gangguan buaya terhadap nelayan yang mencari nafkah kerap terjadi di Kepulauan Banyak. Bahkan keganasan buaya telah memakan korban jiwa. Untuk itu ia meminta nelayan tetap waspada saat melaut. Darlun, setelah dari Singkil kita beralih ke Pidi. Sebuah toko kelontong di tepi jalan lintas bandar Aceh Medan, tepatnya di Bernun, Gampung, Yaman Barat, Mutiara Barat, Pidi Hangus terbakar Rabu Malam, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan kobaran api ikut merembes ke dinding toko mekanik, namun luapan si jago merah berhasil dikuasai sehingga barang di dalam bengkel selamat. Belum diketahui, penyebab pasti si jago merah melalap bangunan tersebut. Data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana, PD, kedua toko yang terbakar adalah toko kelontong berkonstruksi kayu milik Rofi Fanani, 30 tahun, dan toko bengkel mekanik milik bayi haki, 51 tahun. Kejadian berawal saat Rofi Fanani menutup kedai kelontongnya. Tiba-tiba ia melihat api muncul dari kamar tidurnya, kemudian membesar dan menjalar serta menyambar ke toko sebelah. Dalam hitungan menit, api terus membumbung tinggi hingga datangnya bantuan pemadam. Api berhasil dipadamkan oleh empat pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Disebutkan barang dalam kedai klontong habis terbakar. Sedangkan toko bengkel berkonstruksi permanen, api hanya menyambar dinding toko sehingga barang di dalamnya selamat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah dulu kita beralih ke informasi nasional. Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua, Lukas NMB tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan kami sore. Lukas NMB terlihat tiba di Gedung KPK Senin pukul 17.18 waktu Indonesia Barat menggunakan kursi roda dan pengawalan ketat. Sebelum sampai di Gedung KPK, Gubernur Papua tersebut sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Suburoto. Lukas NMB pun dinyatakan dalam kondisi fit untuk pemeriksaan. Meski begitu, KPK memastikan hak tersangka tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang diketahui, KPK menangkap Lukas NMB di kota Jayapura, Papua pada selasa 10 Januari. Di hari yang sama, KPK langsung membawa Lukas NMB ke Jakarta. Rombongan lalu tiba di Jakarta selasa malam. Lukas NMB kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Sudahlun tidak tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Tembakan pasukan Israel menewaskan seorang warga Palestina di tepi barat pada hari Kamis kemarin Korban pria Palestina berumur 41 tahun tewas setelah ditembak di kem pengungsi Kementerian Kesehatan Palestina seperti dilansirkan Tok berita IP mengatakan Korban Samir Auni Harbi Aslan tewas setelah ia terluka akibat peluru tentara pendudukan Israel Yang menembus dadanya selama agresi di kamp Kalandia Kem untuk para pengungsi Palestina tersebut berada di dekat kota Ramallah. Aslan adalah warga Palestina ketiga yang tewas di tepi barat dalam 24 jam terakhir, yang ketujuh sejak awal tahun ini. Sehari sebelumnya seorang warga sipil Israel menembak mati seorang warga Palestina menyusul percobaan penusukan di dekat pemukiman di tepi barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi pria yang tewas ini sebagai Sanad Muhammad Sasmara berusia 19 tahun yang ditembak mati pasukan pendudukan Israel di dekat pemukiman Hafat Yehuda di desa Hebron. Pada hari itu juga seorang anggota Brigade Martir Al-Aqsa sayap bersenjata gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas tewas dalam bentrokan bersenjata dengan tentara Israel di kamp pengungsi Balata di Nablus.